Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wastafirullah Wa wala haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah amma ba'd. Ba Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, alhamdulillah kita Diberi kesempatan oleh Allah bertemu lagi, bermuhasabah dan bersama-sama kita yang ada di Masjid Jakarta Islamic Center ini adalah ibu-ibu dari Majelis Zikir Jakarta Islamic Center yang dipimpin oleh Ust. Zainah. Mudah-mudahan yang ada di masjid ini dan yang sedang menyaksikan cahaya hati, Allah akan teguhkan Iman dan Islam kita Allah akan tuntun hati Pikiran dan perilaku kita Dan mudah-mudahan pada saatnya Nanti Allah panggil kita dalam keadaan Hasil khatimah Amin Pemirsa ketika kita berada Di bulan Rabi'ul awal Seperti sekarang ini Mungkin diantara Ibu-ibu dari Majelis Zikir Jakarta Islamic Center Kita menyaksikan gambar seperti ini ketika kita melihat gambar seperti ini bayangan kita ini ada gambar masjid ini ada gambar gereja ini ada gambar wihara kita berada di Indonesia katanya ada enam ratusan bahasa ada seribu empat ratusan suku itulah yang sebetulnya Alquran menyebutnya seperti yang pemirsa dan ibu-ibu di masjid ini sudah hafal semua Auzubillahi minashaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsan mil dhakari kum syu'a'bawa qabaila lit'arafu inna akramakum 'indallahi atsaqakum innallaha 'alimun khabir hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Supaya kamu saling kenal-mengenal Sesungguhnya orang yang paling mulia Di antara kamu di sisi Allah Ialah orang yang paling takwa di antara kamu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Lagi maha mengenal Saya ingin mengajak kita Melihat Ayat ini Al-Ma'idah 48 mari kita nanti mencoba melakukan muhasabah bersama Auzubillahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Walau syaa Allahu la ummatan wahidah ummatan wahidah gilia balakum fima atakum fasn biqul khayrat ila allahim arjiakum jami'a fayulabbiukum bima sekiranya allah menghendaki niscaya kamu dijadikan satu umat saja tapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu maka berlomba-lomba lah berbuat kebajikan hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan walau sya'allahulah ja'alakum umataw wahidah seandainya pemirsa Jamaah Majelis Zikir Jakarta Islamic Center seandainya Allah mau jadikan seluruh dunia ini hanya suku Betawi saja bisa Panda Bisa, bisa. Seandainya Allah akan jadikan seluruh dunia ini hidungnya mancung semua dan mancungnya keluar bukan ke dalam seperti saya. Bisa apa tidak? Bisa. Seandainya Allah jadikan seluruh dunia tidak ada yang kulit hitam, kulitnya putih seperti orang Eropa. Bisa apa tidak? Bisa. Seandainya Allah jadikan seluruh umat di bumi beragama Islam semua bisa atau tidak? Bisa. Walau ya Allahulah jadalkum umat Jika Allah mau, Allah bisa jadikan ini hanya satu jenis saja. Tapi ayat ini kemudian wakilnya belu aku fihmaatakum fas tabikul khayro. Ada yang bersuku-suku bangsa Bergolongan-golongan Supaya apa Fasta biakul khayorat Jadi kita tidak bisa Kenapa ya orang itu punya perusahaan besar Duitnya bertumpuk Ya mungkin dia kerja keras Meskipun ahli Senin Kemis Ahli sholat malam tapi kalau tidak kuliah di fakultas kedokteran Bisa enggak jadi dokter? Enggak bisa Bisa mengobati tapi tidak disebut dokter Nah ini saya ingin mengajak kepada kita semua Kita garis bawahi bawailah ini Ayolah kita berlomba-lomba menuju kebaikan Jadi kalau ada Saudara kita, tetangga kita, jamaah kita yang ternyata mungkin hatinya masih kurang bersih Ada tetangga punya mobil baru yang muncul korupsi kali Masa pegawai negeri golongan tiga mobilnya sudah alpat misalnya Garisnya adalah fastabikul khairat. Maka saya ingin mengajak kepada kita semua Mungkin kita pernah mendengar Bagaimana peristiwa Fathu Makkah Ini akan diawali oleh proses panjang Ketika Rasulullah Muhammad SAW Hijrah kedua kalinya ke Madinah Lalu kemudian Rasulullah Selain memang menjadi utusan Allah Rasulullah juga pemimpin negara Maka yang dipimpin Rasulullah tidak hanya umat Islam Yang dipimpin Rasulullah ada Yahudinya Yang dipimpin Rasulullah ada Nasraninya Maka Rasulullah membangun sebuah kesepakatan bersama Bangunan kesepakatan itu seringkali disebut dengan piagam Madinah Konstitusi Madinah Disitulah Rasulullah mengatur Bahwa yang terkait dengan hakul adami Kita harus melindungi Jangan karena mereka beda agama Lalu mereka punya toko Mereka punya pabrik Pabriknya kita jarah Boleh apa tidak? Tetap tidak boleh Kalaupun kemudian Terjadi hal-hal Yang akhirnya menjadikan konflik atau bentrok. Di dalam Piagam Madinah disebutkan enggak boleh kalau persoalan individu kemudian kita bawa rombongan ayo kita keroyok biar habis mereka. Itu juga tidak dibenarkan. Ketika Rasulullah memimpin beragam-ragam umat di Madinah, maka Rasulullah membangun kerukunan luar biasa di antara mereka. Dan itu juga pada saat Rasulullah akan memasuki kota Mekah Maka waktu itu pidatonya Rasulullah adalah Mekah ini adalah kota yang suci Kota yang tidak boleh ada peperangan atau pertumpahan darah Bahkan pohon pun dilarang dirusak tidak ada dendam atau pembalasan dari kaum muslimin atas apa yang orang-orang Quresh lakukan zaman dulu. Rasulullah mengajak kita longgar hati. Rasulullah mengajak kita saling memaafkan. Rasulullah mengajak kita tidak hanya menjaga keamanan nyawa, tapi juga keamanan makhluk Allah yang lain. Termasuk adalah pohon. Sekarang ini kenapa sih banjir di mana-mana? Ya kan daerah kalau Jakarta udah sering banjir, tapi daerah-daerah lain yang dulu tidak banjir sekarang ikut kebanjiran kenapa karena hutannya banyak yang digunduli Pertanyaan saya termasuk pemirsa di rumah Yang menggunduli hutan, ahli hutan apa orang hutan? <SILENCIO> yang menggunduli hutan, jawaban yang ada di masjid ini pemirsa adalah Ahli hutan bukan orang hutan Mungkin ada yang ingin disampaikan Dari ibu-ibu yang ada di masjid ini silakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama, nama saya Hajah Kudila. Yang ingin saya tanyakan di sini, uh, zaman sekarang kan banyak timbulnya ormas-ormas ya, bunda. Uh, terus banyak yang merusak uh, tempat peribadatan agama lain. Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah itu hadir pada posisi Bapa Arsalna Kailah rahmatan lil alamin. Maka saya juga ingin mengajak kita semua, ayolah kita membawa misi Islam ini. Dengan suasana yang penuh damai Kita membawa misi Islam ini Dengan suasana yang membahagiakan orang Kita membawa misi Islam ini Dengan suasana yang memberikan kesejukan Jadi saya mengajak Jangan menempatkan posisi Islam itu Sesuatu yang menakutkan Kalau kita bisa membawa Islam Sebagai Alat menyapa Dengan damai Alat menyapa dengan kesejukan Alat menyapa dengan memberikan bahagia Insya Allah Orang melihat Islam Yang dilihat sejuk Orang melihat Islam yang dilihat damai Dia tidak lihat golok kalau lihat Islam Dia tidak akan membayangkan Ada bom-bom meledak di mana-mana Kalau lihat Islam Saya rasa hadirnya kita Melanjutkan misi yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW menghadirkan Islam dalam suasana sejuk, Islam dalam suasana damai, dan Islam yang memberikan sumber kebahagiaan bagi umat. Pemirsa, kita akan tutup sementara wahasabah kita kali ini. Dan kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan muhasabah kita ini mendapat ridha dan baraka Allah dan memberikan manfaat bagi kita dan bagi umat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin Allahumma inna an nara habibana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau fil ya dal jalali wal ya dal jalali wal ya dal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 في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Alamin, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan akan memberikan manfaat bagi kita, memberikan manfaat bagi umat. Amin. Allahu maafik ilaa akwa mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahiilah.